Selanjutnya Adalah Hatta Kata Perhatikan dulu ya Kita bahas lakin dulu Lakin Salah satu syarat Untuk dia beramal Karena nanti lakin ada bermacam-macam ya ada lakin yang istidrob, ada lakin yang ibtidaiyah, kemudian ada lakin yang huruf ataf. Kalau dia lakin yang huruf ataf, itu harus terpenuhi tiga syarat, sehingga bisa dikatakan dia itu adalah huruf ataf. Yang pertama maktufnya, maktuf berarti isim yang terletak setelah lakin. Bukan maktub alaih, maktubnya itu harus berbentuk mufroh, ya, harus berbentuk mufroh. Tidak boleh berbentuk jumlah. Mufroh di sini selain jumlah ya, bukan mufroh bilangan, karena bisa jadi nanti maktub alainya musanna, maktubnya juga musanna, itu juga dinamakan mufroh. Atau maktub alaihinya jama, maktubnya juga. Jamaah, ini juga namanya mufrad. Jadi yang diinginkan dari mufrad ini adalah bukan jumlah. Contohnya <tuh> la tusahib almunafiqu lakin as -saudika. Janganlah engkau bersahabat dengan seorang yang munafik, akan tetapi bersahabatlah dengan seorang yang jujur. As-sadiqa ini ma'thufnya. Al munafika ini ma'tuf alihnya Lakin harfu adfinnya Ini contoh yang benar Paham? Kenapa? Karena asqadiko ini mufraat Bukan berbentuk jum jumlah Ya, karena ma'tuf alihnya Bilangannya satu Al munafika itu satu munafik Maka asqadiko juga satu orang yang jujur Jadi yang namanya mufraat itu Bukan bilangannya ya Mufraat di sini yang diinginkan adalah Bukan jumlah Bukan bilangan kalau bilangan itu nanti tergantung dari maktuf alihnya. Kalau maktuf alihnya musanna. Ya maktufnya juga musanna. Kalau maktuf alihnya jama' Maktufnya juga jama' Ada pun contoh yang salah. Itu sudah ada contoh. La tusahib al-munafiqo. Itu ada alif lamnya ya. La tusahib al-munafiqo. Lakin sahib as-sadiqo. Sahib ini fi'il amr. Berarti jumlah fi'liya. Sahib as-sadiqah. Akan tetapi engkau satu orang laki-laki. Bersahabatlah dengan as-sadiqah. Ini contoh yang salah. Maksudnya apa? Lakin di sini bukan huruf atof. Paham? Kenapa? Karena setelahnya itu ada jumlah fi'liya. Sahib itu fi'il amr. Fa'ala yufailu. Fa'il. Sahib. Ya, jadi lakin yang kedua ini bukan huruf atof, tapi ibtidaiyah. Ya, huruf ibtidaiyah. Syarat yang kedua tidak boleh didahului dengan wau. Artinya tidak boleh bersambung dengan wau. Seperti mana aliyun lakin akuhu. Ya, tidaklah Ali itu berhasil, akan tetapi yang berhasil adalah saudaranya. Ini yang benar. Paham? Akhuhu mufrad kemudian lakin tidak bersambung dengan waw. Berarti jelas, lakin di sini adalah huruf atof. Yang salah manaja Aliun walakin akhuhu. Waw setelahnya ada lakin, walakin. Kalau lakin sudah bersambung dengan waw itu bisa dipastikan Dia bukan huruf atof ya, Lakin tidak boleh kemasukan waw Tidak boleh didahului dengan waw Itu syarat yang kedua Syarat yang ketiga Hendaknya didahului dengan nafi atau nahyi Jadi sebelumnya Ada kalimat nafi Berarti kemasukan huruf nafi Atau sebelumnya ada kalimat Yang mengandung makna nahyi didahului dengan fiil nahyi seperti lihat, la aku la aku al khimzir, lakin al bakar. Saya tidak memakan daging babi, akan tetapi yang saya makan adalah daging sapi. Ya, la di sini huruf nafi. Paham? Berarti kalimatnya di sini kalimat na nafi. Didahului dengan nafi, maka lakin di sini pasti adalah huruf ataf. Jadi tiga syaratnya terpenuhi, ya. Yang pertama, maktufnya harus mufrad, Al-Baqarah maktufnya mufrad. Kemudian yang kedua Harus tidak bersambung dengan waw Lakin tidak bersambung dengan waw di sini Yang ketiga, harus didahului dengan kalimat nafi atau kalimat nahyi La akulu, ini kalimat nafi La harfu nafiin Akulu fi'lul mudari Ya marfu'un litajarrudihi anin nasi biwal jazimi ini fiil mudhari' nah, adapun kalau contoh nahyi seperti di atas tadi yaitu la tusahib ini fiil nahyi ya janganlah engkau bersahabat berarti ada bentuk larangan la tusahib ini fiil nahyi berarti termasuk kalimat nahyi juga Berarti syaratnya terpenuhi Tiga syarat ini Harus terpenuhi Baru lakin boleh dijadikan huruf atof Kalau tidak Berarti dia adalah Harful ibtidaiyah Ya Adalah huruf ibtidaiyah Kemudian berikutnya adalah hatta. Hatta ini yufidu anna al-ma'tufa memberikan faedah maksudnya penggunaan hatta ini nanti maknanya adalah anna al-ma'tufa bahwasanya ma'tuf berarti isim yang terletak setelah huruf athaf itu ma'tuf bahwasanya ma'tuf Balago al-ghayatah ma'tufnya itu sudah sampai pada puncaknya artinya apa Keadaan ma'thuf itu biasanya lebih baik, lebih mulia daripada ma'thuf 'alainya. Ya. Keadaan ma'thuf itu biasanya sudah sampai pada puncak, artinya tidak ada lagi di atas pada ma'thuf. Antara ma'thuf dan ma'thuf 'alai itu adalah ma'thufnya lebih tinggi lebih bagus lebih mulia daripada maksof alainya biasanya seperti itu sawa unkanatilgoyatumahmu datan au mazmu sama saja puncak dari sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang tercelah yang penting Keadaan maktub Itu jauh lebih bagus daripada maktub alihnya Entah jauh lebih bagus terpujinya Ataukah jauh lebih bagus tercelanya Makanya dikatakan Balagho al-ghoya Sudah sampai kepada puncaknya Artinya maktub alihnya itu tidak mungkin bisa mengungguli maktubnya Sekarang lihat Jaa al-fukooru hatta al-agenya telah datang orang-orang fakir. Hatta al-agenya begitu juga sampai atau sampai-sampai orang kaya pun telah datang. Lihat ya, al-agenya adalah orang kaya, al-fukoor adalah orang fakir. Nah. Maktubnya itu yaitu isim yang terletak setelah hatta itu tidak mungkin bisa diungguli oleh isim yang terletak sebelum hatta. Jelas orang kaya itu lebih unggul daripada orang fakir. Makanya kalau setelah hatta biasanya isim atau kata yang jauh lebih baik daripada sebelum hatta. Kalau kalian balik misalkan jaa al-aghniya wa hatta al-fuqara, ini konteksnya salah. Karena hatta fungsinya itu ma'thufnya itu sudah sampai pada puncak. Artinya ma'thuf alai enggak mungkin bisa mengungguli ma'thufnya. al agniyah orang kaya, al-fuqara orang fakir. Tentu lebih diunggulkan orang orang kaya daripada orang fakir. atau seperti contoh farra al aduu hatta al qaidu ya farra al aduu hatta al qaidu musuh itu telah lari hatta al qaid sampai panglimanya pun lari ya sampai-sampai panglimanya pun ikut lari lihat panglima itu jauh lebih mulia Lebih tinggi Daripada musuh Kalau musuh masih umum Ya, anak buahnya ada Kemudian bawahan-bawahannya ada Tapi kalau Al-Qaidu al Itu adalah Pemimpinnya nah, Jadi kata yang terletak Setelah hatta Itu adalah puncak dari kata Yang terletak sebelum hatta Atau seperti contoh... Ya mutu an nasu hatta al anbiya'u. Ya. Ya mutu an nasu hatta al anbiya'u. Manusia itu meninggal. Sampai-sampai para nabi pun juga meninggal. Ya. Sehingga... Atau sampai-sampai para nabi pun juga ikut meninggal. Lihat. Al anbiya' jauh lebih mulia... Lebih agung daripada An-Nasu Al-Anbiya an Al lebih khusus Lebih puncaknya lagi Nah itu fungsi dari Hatta Untuk menunjukkan Goya dari Ma'tuf alaihnya Jadi kata yang terletak Setelah Hatta Itu jauh lebih mulia Jauh lebih bagus Daripada yang terletak sebelum Hatta kalau kalian balik yamutu al-anbiya wa hatta annasu ini enggak tepat. Tidak sesuai dengan penggunaannya hatta. Atau kalau kalian balik tadi jaa al-aghniau hatta al-fuqarau ini juga salah. Karena fungsinya hatta itu isim setelahnya itu lebih baik daripada isim sebelumnya. Kalian syaratnya sekarang ditulis syarat hatta untuk bisa menjadi huruf ataf yang pertama maktufnya harus berbentuk mufrad ya maktufnya harus berbentuk mufrad tidak boleh berbentuk jumlah. Seperti buku di kita di buku kita ya. Ja'a al-fuqara'u hatta al agniya'u al agniya'u itu adalah mufrad, bukan berbentuk jumlah. Itu syarat yang pertama, harus berbentuk mufrad bukan berbentuk jumlah. Yang kedua. Dida, hendaknya didahului dengan kalam yang musbit. Ya, hendaknya didahului dengan sebuah kalam yang musbit. Yang mengandung makna penetapan. Jadi kalamnya itu sudah mengandung bentuk penetapan. Seperti tadi. Ja'a al-fukorou. Orang-orang fakir telah datang. Berarti sudah ditetapkan orang-orang fakir itu telah datang. ya Kalamnya sudah musbit. Artinya kalau fiilnya itu butuh fail, failnya sudah ada. ya Kalau fiilnya butuh maf'ul bihi, misalkan. Fa'ilnya ada, mafulbihnya ada Sudah musbit Tidak didahului dengan makna nafi ya Tidak boleh kalian katakan Maja'a al-fuqorou Tidaklah orang-orang fakir datang Kalau kalian buat Maja'a al-fuqorou Berarti kalamnya tidak musbit Kalamnya kalam nafi Apa maksudnya? Harus didahului dengan kalam yang musbit Kalam yang musbit itu salah satunya adalah Kalam yang tidak didahului oleh Huruf nafi atau huruf nahi Kalau kalian buat Maja'a al-fukurau Tidaklah orang-orang fakir itu datang Berarti ini bukan kalam musbit Karena kalian menafikan Hukum kedatangan orang fakir Sedangkan yang diinginkan harus didahului dengan kalam yang menetapkan orang fakir itu datang. Itu syarat yang kedua. Harus didahului dengan kalam musbit atau didahului dengan perintah. ya Atau didahului dengan makna perintah, amr. Didahului fiil amr misalkan. Contohnya, seperti misalkan ya, idrip kalban, pukullah seekor anjing, hatta sahi bahu, sampai-sampai pemiliknya pun dipukul. Jadi anjingnya kau pukul, pemilik anjing itu juga dipukul. Paham? Idrip kalban, idrip adalah fiil, amar. Bukan jumlah nafi, bukan jumlah musbit di sini ya. Idrit Kalban. Pukullah seekor anjing. Hatta sahibahu. Sampai pemiliknya pun, pemiliknya pun kamu pukul. Paham? Tentunya sahibnya itu lebih mulia daripada anjing. Anjingnya. Makanya kata setelah hatta itu harus lebih mulia harus lebih baik daripada kata yang terletak sebelum hatta. Jangan kalian balik. Kalau dibalik nanti idrit sahibal kalbi hatta kalbahu. Itu enggak boleh. Ham. Jadi contohnya adalah idrit kalban hatta sohibahu. Di situ idrit adalah kalam yang berbentuk fi'il amr Jadi hatta Itu harus didahului dengan kalam yang, yang musbit Atau didahului dengan kalam Yang mengandung perintah Kalau tidak Nanti hatta itu bukan huruf atof Kemudian syarat yang ketiga tidak bersambung dengan huruf ataf yang lain. Ya. Tidak bersambung dengan huruf ataf yang lain. Jadi, tidak boleh dikatakan wahatta kalau wahatta, huruf atofnya di situ adalah waw. Paham ini? Wahatta, tidak boleh ada waw-nya. Pokoknya, dia tidak boleh bersambung dengan huruf atof yang lain. Itulah syarat untuk hatta agar bisa beramal seperti huruf atof. Kemudian sekaranglah harf u'atfin yufidu nafyal makna anil ismi al maatufi baqdala wa isbatu alil maatufi alai alwakii koblala lihat fungsinya lah lah itu fungsinya adalah huruf atof yang memberikan faedah menafikan makna isim yang menjadi maktuf berarti maksudnya menafikan makna maktuf yang terletak setelah ya, maktuf berarti isim yang terletak setelah dan menetapkan makna tersebut kepada maktuf alai yang terletak sebelumlah Ya, jadi faedahnya menafikan makna hukum. Di situ tambahkan makna hukum, menafikan hukum untuk isim yang terletak setelah lah, yaitu maktuf namanya. Kemudian hukum tersebut ditetapkan untuk isim yang terletak sebelum yaitu maktuf alai. Seperti Uhibbu alkhaira la asyarra Saya mencintai kebaikan bukan keburukan Jadi asyarra itu hukumnya kan harusnya uhibbu asyarra Saya mencintai keburukan Tapi hukum uhibbu itu dinafikan untuk asyarra untuk maftuh Kemudian hukum uhibbu diberikan untuk maftuh alai Yaitu al-khayroh Jadi maktuf itu tidak terkena hukum uhibbu Tetapi yang terkena hukum uhibbu adalah maktuf alaihnya Saya mencintai kebaikan bukan mencintai keburukan ya Saya mencintai kebaikan bukan mencintai keburu keburukan Itulah harfu Advin Kemudian bal. Bal yufidu takriro Ma qablaha ma'isbati naqidiha Seperti Ma'na jahaz zaidun bal amrun Bal itu memberikan faedah Penetapan Kata yang terletak sebelumlah Ya Ma'a isbatina qidiha Bersamaan dengan menetapkan lawan atau pembatal dari sebelumlah Ya Seperti Mana jahat Tidaklah Zaid itu berhasil. Bal Ambrun. Bahkan yang berhasil itu adalah Amr. Jadi Bal itu fungsinya. Menetapkan apa-apa yang terletak sebelum. Bal. Itu ditetapkan untuk isim yang terletak setelah Bal. Jadi hukum yang ada sebelum Bal. Itu ditetapkan untuk isim yang terletak setelah bal. Yaitu ma'atufnya. Hukumnya di sini adalah. Najaha, ema, najaha. Tidaklah berhasil. Ya, Zaid itu tidaklah berhasil. Bahkan yang berhasil itu adalah. Amr. Kita tetapkan hukum tersebut. Dimiliki oleh isim setelahnya. Jadi isim yang sebelumnya itu tidak mendapatkan hukumnya tetapi yang mendapatkannya adalah isim setelah setelahnya Wahuna kabal dan di sana ada juga bal Allah titakta litashehin yang dia datang untuk membenarkan wa idroqil khotoi atau untuk mendapatkan kesalahan fil kalam untuk menemukan sebuah kesalahan di dalam sebuah kalam seperti akal inaban bal tu saya memakan Inap, yaitu anggur. Eh, bahkan yang saya makan itu adalah apel. Ya, untuk tashe, untuk pembenaran. Kan dia pertama mengatakan saya memakan anggur. Eh, maksudnya bal yang saya bahkan yang saya makan itu maksudnya adalah apel. Itu fungsinya litashe, untuk membenarkan atau memperbaiki. Kalimat yang sebelumnya Ya Saya telah memakan Sebuah anggur Sudah dia sampaikan ini Kemudian eh, bal eh, maksudnya tadi adalah Tufahan Yang saya makan itu adalah ah, Apel bukan anggur Itu fungsi dari bal ya, Itu dulu yang cukupkan Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan kembali dan kita masuk kepada taukid. Payarnya dibuat setiap contoh dari huruf atof dua contoh. Dikarang sendiri dan jangan pernah melihat kepada buku-buku yang lain.